Titip cinta wow. dari Mas Jono yang saat ini uh, tidak bisa hadir Oh tidak bisa ya, hadir Mas Jono Gak ya Oke okay, kita kayak lagi lagu ini rikas untuk Mas Jono Spesial untuk Mas Jono Petri Magazine mendapatkan